Assalamualaikum, sedara berita siang edisi hari ini cuma 17 Juni 2016 dibacakan oleh Akhyar. Hujan deras di Padang sebabkan banjir, satu orang tewas. 24 paus terdampar di Probolinggo dikembalikan ke laut lepas. Facebook dan media sosial lain dituntut ayah korban terorisme. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum Tim News RBM FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Luxumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Seram BFM. Sederalun hujan deras selama 6 jam tadi malam menyebabkan banjir melanda 7 kecamatan di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Ratusan orang dievakuasi dari rumah mereka dan satu orang meninggal dunia. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Barat, Zulfiatno, mengatakan para korban banjir telah dibawa ke posku pengusian pada Kamis malam. Sebanyak tujuh kecamatan yang dilanda banjir adalah Kecamatan Koto Tangah, Lubuk Begalung, Nanggalo, Padang Selatan, Padang Barat, Teluk Kabung, dan Padang Timur yang meliputi 14 kelurahan. Selain merendam ribuan rumah dengan ketinggian antara 50 hingga 140 cm, banjir juga mengakibatkan seorang pria di kota Padang meninggal dunia. Banjir di kota Padang terjadi setelah bencana serupa melanda 10 kabupaten kota di Sumatera Barat Februari lalu. Sederalun tercatat 24 ekor paus kembali ke perairan lepas setelah terdampar di pantai Probolinggu, Jawa Timur, sedangkan 8 ekor paus mati kekurangan oksigen. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwonugroho mengatakan paus-paus berhasil kembali ke laut lepas pada Kamis kemarin. Setelah diselamatkan oleh tim gabungan dari Dinas Perikanan dan Kelautan, BKSDA, BPBD Kabupaten Probolinggu, TNI Polri, SKPD, Relawan dan Masyarakat. Sebelumnya, sebanyak 32 ekor ikan paus terdampar di desa Randupitu, Kecamatan Gending, Jawa Timur, pada Rabu lalu. Beberapa ikan paus terdampar di dekat hutan bakau. Diperkirakan, ikan paus tersebut terdampar akibat cuaca ekstrem yang terjadi sebelumnya, sehingga konsentrasi oksigen berkurang di perairan laut dalam. Mamalia ini berenang sendiri ke laut, walau beberapa didorong atau digiring untuk mencapai laut lepas. Sederalun, ayah dari Nohemi Gonzales, salah seorang korban serangan teroris di Paris, mengugat sejumlah jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, dan Google di pengedilan California, Amerika Serikat. Melalui pengacaranya, dia mengatakan layanan internet tersebut mengizinkan kelompok teroris memanfaatkan jejaring sosial untuk propaganda, rekrutmen, penggalangan dana, dan kegiatan lainnya untuk melancarkan aksi terornya di sejumlah kota. Gonzales, seorang warga negara Amerika Serikat, tewas pada bulan November ketika teroris menembakkan peluru secara membabi buta di mana ia sedang makan dengan teman-temannya. Pengkatan ini sendiri mengalami pro dan kontra sebab Twitter misalnya, menaruh peringatan bahwa layanan mereka tidak bertanggung jawab terhadap isi dari pihak ketiga dalam hal ini pengguna termasuk di dalamnya adalah kelompok teroris ISIS. Keluhan dari sang ayah Gonzales memberikan banyak contoh penyalahgunaan jejaring sosial oleh ISIS juga menunjukkan pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan media sosial dari iklan oleh kelompok teroris. Sedarulun Angkasa Pura 2 menerima keputusan Kementerian Perhubungan yang belum mengizinkan Terminal 3 Ultimate beroperasi pada 20 Juni 2016. Direktur Utama Angkasa Pura 2 Budi Karya Sumadi menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat lantaran belum bisa mengoperasikan Terminal 3 Ultimate pada masa mudik Lebaran 2016. Menurut Budi, pihaknya akan mengupayakan perbaikan peralatan di Terminal 3 Ultimate sehingga mencapai standar keamanan. Sebelumnya, Kementerian Perhubungan memutuskan tidak memberikan izin pengoperasian Terminal 3 Ultimate Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada 20 Juni 2016. Saat melakukan uji coba kelistrikan, Kementerian Perhubungan menemukan ada masalah pada sistem jaringan listrik di terminal bandara yang dibangun dengan 7 triliun tersebut. Temuan tersebut yakni tidak berjelannya sistem kelistrikan saat uji coba menggunakan genset. Aliran listrik tidak sampai ke terminal namun berhenti di panel distribusi. Anda sedang mendengarkan berita utama serambi BFM. Sederalun Presiden Rusia Vladimir Putin saat ini sedang membangun tentara super dan mempersiapkan konflik skala besar seperti dirilis The Sun. Menurut para pakar intelijen, Putin melakukan langkah-langkah tersebut untuk mengantisipasi aliansi Fakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO yang berusaha untuk mengontrolnya. Dinas Intelijen Kanada, M16, melaporkan Putin sedang mempersiapkan tentara super Rusia untuk Perang Dunia 3 melawan NATO. M16 telah memperingatkan bahwa militer Rusia sedang berusaha memodernisasi diri dalam persiapan untuk perang di Eropa Timur. Putin tampaknya sangat terancam setelah NATO mengerahkan 4 batalion dendranya dengan jumlah personil 4.000 telah ditugaskannya untuk berotasi di negara-negara Baltik dan Polandia. Sekretaris Jenderal NATO, Jane Stoltenberg, mengatakan pengerahan 4.000 personil itu untuk meningkatkan pertahanan di kawasan. Estonia, Latvia, dan Lituania di kawasan Baltik dan Polandia telah sangat mengharapkan kehadiran NATO di wilayah mereka karena khawatir akan agresi Rusia. Sederlun, tim dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta, hari ini menetangi RSHJ di Cakung, Jakarta Timur untuk mengusut kasus dugaan hilangnya salah satu bayi kembar Rodia Elvaningsih. Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Kosmedi, mengatakan hari ini pemeriksaan akan dilakukan timnya atas kasus tersebut. Kosmedi belum berbicara jauh ke pokok kasus karena pemeriksaan baru berlangsung. Meski begitu, dirinya berjanji akan meminta tim yang datang ke RSHJ untuk mempercepat pemeriksaan karena ia baru mengetahui kalau kasus itu sudah terjadi sejak bulan lalu. Mengenai adanya hasil USG dari Puskesmas Pasar Minggu dan RSUD Budi Asih, dirinya mengatakan itu nanti akan dilihat dalam pemeriksaan. Hasil USG menurutnya bisa jadi pembuktian. Kasus dugaan hilangnya Bayi Rautiyah terungkap saat ia mengadu ke kantor Komisi Nasional Perlindungan Anak Rabu lalu. Rautiyah yang punya bukti hasil pemeriksaan USG dari Puskesmas Jati Padang Pasar Minggu, USG Rumah Sakit Umum Daerah Budi Asih, termasuk RSHJ, menyatakan bahwa ia hamil gemeli. Tapi setelah operasi sesar, ia kaget karena hanya menerima satu bayi. Pihak Rumah Sakit menurutnya menyatakan bahwa ia memang hanya punya satu bayi. Namun saat mencoba bertanya, Rautiah mengaku dimarahi dan diketahui salah satu asisten dokter. Sedara Manajemen Lain Air Group menyambut positif, pencabutan larangan terbang bagi Line Air dan Batik Air dari European Commission dengan gembira. Bahkan, kata Presiden Direktur Line Air Group, Edward Seraid, hasil itu melecut semangat kerja para karyawannya. Pengakuan yang diberikan oleh European Commission akan menjadi pemicu semangat bagi seluruh karyawan untuk berbuat semakin baik. Menurutnya, dicabutnya larangan terbang kepada Line Air dan Batik Air merupakan pembuktian bahwa kedua maskapai itu telah serius melaksanakan standar dan prosedur penerbangan yang diakui di dunia internasional. Meski begitu, Line Group tidak berpuas diri. Manajemen Line Air dan Batik Air mengatakan akan terus melakukan perbaikan terkait kualitas pelayanan terutama aspek keselamatan dan keamanan penerbangan.